Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah Kita akan memasuki Bab yang ke-25 Dari kitab Tauhid Yaitu Babu Bayani Shai'in Min Anwa'i Sihri Bab penjelasan Tentang Beberapa bentuk kes, bentuk Sihir Bab penjelasan tentang beberapa jenis sihir Atau cara para tukang sihir Di dalam mempraktekan sihirnya Jadi setelah kita membahas di bab yang sebelumnya Tentang hukum sihir Dan hukuman bagi tukang sihir Maka pada bab ini Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan Beberapa contoh praktek sihir Walaupun ini bukan pembatasan Masih ada banyak praktek sihir Yang dilakukan oleh para penyihir Yang belum disebutkan di dalam bab ini Ya, yeah. Beliau menyebutkan beberapa dalil Dan penjelasan para ulama Yang pertama Qawla Ahmad berkata Imam Ahmad Hadatsana Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far adalah salah seorang perawi hadis yang masyhur yang terkenal dengan sebutan Gundar Al-Hudali Al-Basri yang terpercaya. Qala, beliau berkata, haddatsana Aufun telah menyampaikan kepada kami Auf. Auf adalah Auf bin Abi Jamilah yang makruf dengan sebutan Auf al-Arabi. Juga seorang perawi yang thiqah, terpercaya. An Hayyan bin Al-Ala Dari Hayyan bin Al-Ala Haddathana Qatan bin Qabisah Beliau berkata Telah menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah An Abihi Dari bapaknya Qatan bin Qabisah Adalah putera Seorang sahabat Nama bapaknya adalah Qabisah Bin Al-Mukharik Al-Hilali Anahu an Nabiya Sallallahu alaihi Wasallam sallam Bahawasannya ayahnya Pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda Innal iya fatah wa at-tarqa wa sesungguhnya al-iyafah juga at dan at termasuk al-jibit al-jibit kita telah jelaskan pada bab sebelumnya adalah sihir jadi di dalam hadis ini disebutkan Tiga jenis sihir Apa makna Al-Iyafah Penulis menyebutkan keterangan Awf Awf Adalah salah seorang ulama' Yang meriwayatkan hadis ini Beliau berkata Al-Iyafah Zajrutair Yang dimaksud dengan Al-Iyafah adalah Meramal nasib Dengan burung Meramal nasib dengan burung Wattorku sedangkan attork Maknanya adalah Al-khattu bil bil'ard Garis yang ditulis di bumi Atau di tanah yaitu Para tukang ramal Membuat garis-garis tertentu Di tanah Untuk mengetahui Perkara gaib waljibtu qala al-hasan aljibtu tadi sudah kita sebutkan maknanya adalah sihir sebagaimana penafsiran di bab yang sebelumnya tetapi di sini ada keterangan lain dari al-hasan al-hasan maksudnya adalah imam al-hasan al-basri beliau mengatakan ronnatus syaitan yang dimaksud dengan aljibd adalah suara setan. Suara setan. Dan yang beliau maksudkan dengan suara setan adalah semua suara-suara yang dapat melalaikan. Isnaduhu jayyid, dengan sanad yang jayyid. Kata penulis, Wali Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban fi sahihi Al-Musnad minhu. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sohinya dengan sanat darinya, yaitu dari sahabat Qabisah bin Al-Muharik radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tiga bentuk sihir. Pertama ala iyafah yaitu meramal Nasib dengan burung Ini salah satu Tradisi Kesyirikan orang-orang Arab dahulu Meramal nasib Dengan burung Kemudian yang kedua At-Tarq Menulis Garis-garis Tertentu Yang mereka buat di bumi Kemudian dengan itu mereka menebak Perkara-perkara gaib Kemudian yang ketiga at Takut sial Ini juga pada awalnya Mereka menentukan sial atau tidak Dengan menerbangkan burung Mereka meyakini Kalau burung itu terbang Ke arah tertentu maka itu pertanda sial. Kalau terbang ke arah tertentu, maka itu adalah pertanda keberuntungan. Ini tiga macam perbuatan yang termasuk dalam kategori sihir. Maka pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah menebak-nebak berita gaib. Meramal perkara gaib merupakan amalan para dukun dan tukang sihir. Ini pelajaran yang bisa kita petik di sini. Kerjaannya dukun dan tukang sihir adalah suka menebak-nebak berita gaib, mencari tahu nasib orang dengan cara menerbangkan burung atau dengan cara menulis di tanah tulisan atau garis-garis tertentu. Atau dengan Apa namanya Atiyarah Menentukan Sial atau tidak Dengan perkara-perkara Tertentu Apakah dengan menerbangkan burung Atau dengan yang lainnya Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik Dari hadis ini Yang ingin disampaikan dalam hadis ini adalah Kerjaannya dukun Dan tukang sihir Itu suka menebak berita gaib oleh kerana itu pada bab sebelumnya telah kita jelaskan mengapa sihir dan perdukunan itu adalah kesyirikan karena dua sebab sebab yang pertama sebab yang pertama adalah karena tukang sihir itu apabila hendak mempraktekan sihirnya dia harus minta tolong kepada setan dan setan mempersyaratkan kepadanya untuk melakukan Perbuatan-perbuatan yang syirik Yang kufur kepada Allah Barulah setan membantunya Ini sebab yang pertama Sebab yang kedua adalah Karena dia suka meramal Perkara gaib Dan dalam surat An-Namal ayat ke-65 Allah telah menegaskan Kullah Ya'lamu wal ardil gaiba illallah Katakan Tidak ada yang mengetahui perkara gaib Di langit maupun di bumi Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebab sihir termasuk dalam kategori kesyirikan dan kekufuran. Ya. Dalil yang berikutnya: Wa anipni abbasin radhiyallahu anhumakala. Dari sahabat yang mulia ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, ia berkata. Qala Rasulullah s.a.w Rasulullah sallallahu bersabda Mani qatabasa syubatan minan nujum fa qadiktabasa syubatan minas sihir zada mazada Barang siapa mempelajari satu ilmu perbintangan ilmu nujum maka dia telah mempelajari satu cabang sihir Semakin banyak dia pelajari ilmu Nujuh, maka semakin bertambah Ilmu sihir yang dia pelajari Rawahu Abu Daud Bi'isnadin sahih Diriwayatkan Imam Abu Daud Dengan sanad yang sahih Jemaah sekalian Ini pun sama dengan sebelumnya Iaitu Meramal Berita-berita gaib Sok tahu perkara gaib Cuma dengan cara yang berbeda Yaitu dengan cara mengamati pergerakan bintang. Yang disebut dengan ilmu nujum. Tapi ulama menjelaskan ilmu nujum itu ada dua macam. Pertama ilmu ta'asir. Ilmu at-ta'asir. Yaitu mempelajari tentang pengaruh pergerakan bintang. Atau benda-benda langit. Terhadap kejadian di bumi. Maka inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Termasuk syirik. Termasuk amalannya para penyihir. Atau para dukun. Jadi mereka belajari pergerakan bintang. Dan mereka hubung-hubungkan. Mereka cocok-cocokkan. Dengan kejadian di bumi. Seperti yang kita baca di media-media. Ramalan-ramalan bintang. Ramalan-ramalan bintang. Iya. Yeah. Iya. Ini termasuk kategori Kesyirikan dan amalan Para dukun dan tukang sihir Iya yeah. Dihubung-hubungkan kejadian Di langit Dengan yang terjadi di bumi Kalau terlihat bintang tertentu Mereka mengatakan Akan terjadi hal ini Dan hal itu Atau orang yang lahir di bulan tertentu maka nasibnya seperti ini dan seperti itu. Jadi mereka hubung-hubungkan kejadian di langit dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari maka orang-orang musyrik ketika itu mengatakan ini karena wafatnya Ibrahim Ibrahim adalah putra Nabi Muhammad SAW Ketika beliau wafat Maka dihubung-hubungkan dengan gerhana matahari Ini kejadian di langit, gerhana matahari Dihubung-hubungkan dengan wafatnya Nabi Ibrahim SAW Maka ketika Nabi SAW mendengarkan hal itu Beliau membantah Beliau bersabda Innahuma ayatan min ayatillahi La yang kasifani Limauti ahadin wala lihayatihi Matahari dan bulan itu Kata Nabi SAW Merupakan dua tanda kebesaran Allah Tidaklah terjadi gerhana Karena kematian seseorang Atau karena lahirnya seseorang Tidak terjadi gerhana Karena kematian seseorang Tidak pula karena Hidupnya atau lahirnya seseorang Jadi enggak ada hubungan enggak ada hubungan Antara gerhana matahari dengan peristiwa-peristiwa Yang terjadi di bumi Iya Ini yang pertama Maka ini adalah syirik Dan amalan para tukang sihir Yang kedua disebut ilmu tasir Ilmu atasir at Yaitu ilmu perbintangan Untuk mengetahui Dipelajari untuk mengetahui Arah dan waktu Maka ini mubah Ini boleh jadi ada uh, apa namanya orang-orang tertentu dia pelajari posisi bintang untuk apa mengetahui arah dia bisa menentukan arah sampai hari ini mungkin masih ada terutama para pelaut ya, walaupun mungkin sekarang orang pakai kompas tapi dulu belum ada alat-alat seperti itu mereka bisa memastikan kemana arah timur kemana arah selatan kemana arah utara dan seterusnya hanya dengan melihat Posisi bintang-bintang tertentu Ya Karena kan gak ada matahari di waktu malam Maka mereka hanya dengan melihat bintang Mereka sudah bisa menentukan Ini arah yang benar ya. Demikian pula menentukan waktu Menentukan musim Kapan masuknya musim Kemarau, kapan masuknya musim hujan Musim dingin, mereka bisa melihat dengan cara mempelajari kebiasaan pergerakan bintang. Biasanya bintang kalau muncul bintang ini biasanya tidak lama lagi musim kemarau atau musim dingin dan seterusnya. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ada satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan cara menentukannya hanya dengan satu cara yaitu melihat Munculnya bulan Tidak ada pengaruh Bintang-bintang yang lain Melainkan ditentukan Dengan kemunculan bulan Yaitu untuk menentukan Awal bulan Untuk menentukan awal bulan Hanya boleh ditentukan dengan dua cara Pertama melihat bulan Kalau bulan tidak ada Maka bulan yang ada sekarang Bulan yang ada sekarang seperti Bulan syawal Disempurnakan menjadi 30 hari Sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam, sumu liruyyatihi Fa in gumma alaikum fa akmilu iddatasyakbana 30. Berpuasalah kalau kalian sudah melihat bulan Ramadan, yaitu munculnya bulan sabit. Pertanda masuk Satu Ramadan. Kalau dia enggak muncul, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30. Jadi jangan kita pakai munculnya bintang nih kita perkirakan ini nampaknya sudah muncul bintang ini bintang itu pertanda masuk satu Ramadhan itu nggak boleh hanya boleh dengan melihat kemunculan bulan ya yeah. ini pada dasarnya mubah namun untuk penentuan bulan Ramadhan demikian pula bulan Syawal itu ada ketentuan khusus dari Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam ya jadi hadis ini sama dengan sebelumnya penjelasan tentang Amalan para tukang sihir, iaitu mereka meramal-ramal, menebak-nebak perkara gaib dengan mempelajari pergerakan bintang-bintang di langit atau benda-benda langit dan dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang terjadi di bumi. Hadis yang berikutnya, Wal min hadisi Abi Hurera dan diriwayatkan oleh Imam An Nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man aqada uqdatan thumma nafaso fiha faqad sahara Barang siapa yang membuat ikatan yang mengikat satu ikatan atau buhul kemudian dia meniup padanya maka dia telah melakukan sihir Wa sahara faqad asyraka dan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah mempersekutukan Allah Wa man taallaqa syai'an wukila ilaih. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu Akan dibiarkan kepadanya Jemaah sekalian Hadis ini disohikan oleh Imam Nawawi Dan Imam Al-Zahabi Walaupun sebagian ulama Mendo'ifkan hadis ini Akan tetapi Makna hadis ini terkandung Di dalam surat Al-Falaq Hadis ini menjelaskan salah satu Cara tukang sihir Bagaimana dia bisa menyihir Maka dia membuat simpul Membuat ikatan, membuat buhul. Kemudian dia meniup meniup di buhul tersebut. Bagaimana kok bisa jadi sihir? Jawabannya saya tidak tahu. Ya, tanyakan sama para penyihir tersebut. Entah bagaimana caranya mereka diajari oleh setan-setan tersebut. Sehingga hanya dengan mengikat-ngikat itu, membuat buhul. Mereka bisa menyihir orang. Hanya saja sebagian ulama menjelaskan. Biasanya orang yang disihir itu diambil bekasnya. Misalkan bekas rambutnya atau apa saja yang berhubungan dengan dia disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bisa disihir karena sisir beliau diambil yang di situ ada bekas rambut beliau kemudian itulah yang dijadikan buhul oleh tukang sihir Yahudi sehingga Rasulullah SAW tersihir entah bagaimana dia bikin dia ikat dengan cara yang diajarkan oleh setan kemudian ditiup-tiup, dibacakan mantra-mantra, lalu orang yang disihir itu tertimpa satu kemudaratan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Kita berlindung kepada Allah dari para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Entah bagaimana cara mereka meniup dan mereka membuat buhul, yang pasti itu adalah cara yang diajarkan oleh setan kepada mereka maka ini diantara cara para tukang sihir tersebut. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya orang yang bergantung kepada selain Allah Allah akan menghinakannya. Allah subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Inilah Beberapa Bentuk sihir Yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Sekali lagi, ini bukan pembatasan Ini bukan pembatasan Masih banyak bentuk-bentuk sihir Namun kesimpulannya satu Sihir itu adalah Interaksi Tukang sihir dengan setan Minta pertolongan setan Dan melakukan Apa yang diperintahkan oleh setan Sehingga setan yang mau membantu Setan yang mau membantu untuk menjalankan praktek sihir, itu kesimpulannya, itu intinya. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan dua hadis yang berbicara tentang amalan yang menyerupai sihir, yang menyerupai sihir. Di dalam hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ala halunabi ukum mal adhu. Ketahuilah, apakah yang kalian ketahui, atau maukah kalian aku kabarkan tentang al-adhu. Ala hal unabbi'ukum mal-adhu. Ala ketahuilah hal unabbi'ukum. Maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adhu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sendiri, hiyan namimatuh. Al adhu itu adalah annamimah. Al qalatu bainan nas. Yaitu menyebarkan permusuhan di antara manusia. Al adhu, al adhu itu mana, makna-nya adalah memisahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi "Tahu kah kalian apa itu al adhu?" Yaitu perbuatan untuk memisahkan atau mencerai-beraikan diantara manusia. Kemudian beliau menjelaskan sendiri. Hiyannamimatu. Itulah namimah. Al-Qalatu Bainan Nas. Yaitu menyebarkan permusuhan diantara manusia. arwah Muslim. diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian. Kenapa beliau menyebutkan hadis ini di dalam penjelasan tentang macam-macam sihir? Padahal namimah atau mengadu domba dan menyebarkan permusuhan antara manusia itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Tetapi dia menyerupai sihir. Dia menyerupai sihir. Perbuatan mengadu domba di antara manusia itu menyerupai sihir Dari sisi mana menyerupainya Bisa membuat Orang yang saling mencintai Orang yang tadinya tidak bermasalah Jadi saling benci Jadi saling memusuhi Demikian pula sihir Dengan sihir Orang yang tadinya saling mencintai Menjadi saling benci Bahkan suami istri Bisa bercerai bisa bercerai gara-gara ulah tukang sihir. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, "Fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji." Mereka mempelajari sihir di mana sihir itu bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, antara suami istri. Begitu pula namimah Namimah Mirip dengan sihir Mirip dengan sihir Namimah bisa membuat Dua orang yang saling mencintai Itu saling membenci Bahkan jemaah sekalian Imam Yahya bin Abi Kathir Imam Yahya bin Abi Kathir mengatakan Yufsidun namam walke dapisahatin, mala yufsidus sahiru fisanatin. Orang yang tukang adu domba, seorang tukang adu domba dan seorang pendusta, bisa merusak di dalam sesaat, yang tidak sanggup dirusak oleh seorang tukang sihir selama satu tahun. Artinya, orang yang mengadu domba ini, bisa jadi lebih dahsyat. Dalam membuat orang saling Bertengkar, saling bermusuhan Dibandingkan para tukang sihir ya Terjadi perang Antar Negara Terjadi perang Kenapa? Karena ada yang mengadu domba Terjadi perang antar suku Antar kelompok Antar kampung, kenapa? Ada tukang adu domba Yang mungkin tukang sihir gak sanggup Melakukan itu, terjadi perang Besar-besaran, gara-gara ada orang yang mengadu domba mereka. Iya. Artinya beliau sekedar menambahkan faidah kepada kita perbuatan namimah, mengadu domba manusia ini sama dengan perbuatan tukang sihir walaupun dari segi hukum tidak sampai tingkatan kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kita masuk ke dalil yang terakhir. Di sini juga beliau mencontohkan hadis lain yang terdapat padanya penjelasan satu perbuatan yang menyerupai sihir. Wa lahu ma Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan al Bukhari dan Muslim dari ibnu Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min bayani la sihrah sesembuhnya diantara Bentuk kepintaran Dalam berbicara terdapat sihir Di antara bentuk kepintaran Dalam berbicara Terdapat sihir Maksudnya apa aja mas kalian Orang yang pintar berpidato Atau orang yang pintar Merangkai kata Kadang-kadang dia seperti penyihir Bisa merubah orang Orang yang tadinya gak suka Karena dia pintar merangkai kata, jadi suka. Orang yang tadinya suka, jadi benci. Dia bisa membuat orang-orang tertawa. Kalau dia ingin mereka menangis, dia cukup menyusun kata-kata, dia ungkapkan kepada mereka, tiba-tiba mereka bersedih. Tiba-tiba mereka menangis. Tapi jamaah sekalian, di dalam hadis ini, Ulama mengatakan hadis ini datang li bayanil waqi untuk menjelaskan kenyataan. La ala sabilil dzam awil madh, bukan untuk menjelaskan ini tercela atau terpuji. Artinya, ini bisa tercela dan bisa terpuji. Kalau kepintaran ini digunakan untuk menyebarkan kesesatan, maka menjadi tercela. Tapi kalau dia gunakan untuk menyebarkan kebaikan, Maka menjadi terpuji ya, Misalkan ada orang pintar ceramah Pintar pidato Pintar mengajak manusia Untuk memperhatikan Lalu dia sampaikan ayat-ayat Allah Dia sampaikan kebaikan-kebaikan Maka menjadi terpuji Tapi kalau dia gunakan untuk menyampaikan kesesatan, maka menjadi tercelah Jadi hadis yang mulia ini Bukan bermakna Menjelaskan bahwa Orang yang pintar berbicara itu berarti tercela tidak. Tergantung apa yang dia bicarakan. Kalau dia mengajak manusia melakukan kesesatan sehingga manusia kemudian ikut karena dia pintar ngomong, jadi walaupun salah karena yang mengajak orang yang pintar bicara, pintar ngomong, pintar merangkai kata, maka banyak orang kemudian tertipu. Di sini maka, makanya jemaah sekalian di sini mengandung peringatan bagi kita. Jangan cepat terpengaruh dengan orang yang pintar ngomong, dengan orang yang pintar ceramah, dengan orang yang pintar merangkai kata, tapi lihat isinya, sesuai dengan dalil atau tidak? Sesuai dengan dalil atau tidak? Ini yang menjadi patokan utama kita. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang yang menyampaikan, tetapi diukur dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Walhamdulillah, jemaah sekalian kita telah selesai Dari bab ini, semoga bermanfaat Barangkali ada sedikit Tanya-jawab sebelum kita tutup Saya persilahkan silakan Tenaga Tenaga dalam dan ilmu kebal Ini termasuk kategori sihir Tenaga dalam dan ilmu kebal Termasuk sihir Dan jangan tertipu Walaupun mereka membaca Zikir-zikir Dalam mendapatkan tenaga dalam dan ilmu kebal Ya yeah. Tenaga dalam itu didapatkan dari Pertolongan setan Permainan jin Permainan setan Dari kalangan jin Demikian pula ilmu kebal Dan jemaah sekalian Seandainya itu baik Seandainya itu benar Seandainya itu berasal dari Ilmu islam Maka pasti Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya Telah Mengamalkannya. Pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memiliki pedang dan tombak dalam berperang, bukan tenaga dalam. Ya. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memukul orang dari jarak jauh. Ya. Nabi dan para sahabat juga memiliki baju besi bukan ilmu kebal tapi baju besi untuk berperang dan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir beliau gadaikan kepada seorang Yahudi sampai beliau wafat belum sempat ditebus iya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka beliau terluka ketika di perang Uhud gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah Seandainya beliau bisa tenaga dalam Dan bisa ilmu kebal Tentunya itu tidak akan terjadi Itu semuanya permainan setan Makanya jangan Tertipu Dengan adanya bacaan-bacaan Adanya zikir-zikir Yang mereka baca Untuk mendapatkan tenaga dalam tersebut Iya Dan ini kaitannya dengan Pembahasan Bab yang ke ketujuh nanti bisa dilihat lagi pembahasan bab yang ketujuh yaitu syirik di dalam sebab syirik di dalam sebab yeah. syirik di dalam sebab sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan dua cara maka meyakininya sebagai sebab itu adalah kesyirikan apa dua cara itu? Pertama dengan dalil syar'i i. Pertama dengan dalil syar'i ya. Ada enggak dalil syar'i yang menunjukkan Amalan tenaga dalam dan ilmu kebal Jawabannya tidak ada Yang kedua Dengan percobaan yang ilmiah dan masuk akal Bisa dibuktikan Dengan ilmiah dan masuk akal Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan ada orang yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa memukul dari jarak jauh dengan penjelasan yang ilmiah. Ya, misalkan dia bisa mengumpulkan kekuatan angin, ya, sehingga dia bisa meniup lilin dari jarak jauh, ya, jarak yang sangat jauh. Gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau begitu dari mana dia dapatkan? Tidak lain dari permainan setan. Tidak lain dari permainan setan ya. Jadi ini hakikat Tenaga dalam dan ilmu kebal Itu adalah sihir Walaupun mereka menipu manusia Dengan mengatakan Itu adalah ilmu putih Kenapa ilmu putih? Karena ada zikir-zikirnya Ada bacaan-bacaannya Justru jemaah sekalian Ketika dia membaca zikir Ketika dia menambahkan bacaan-bacaan Setan makin senang untuk membantu dia Kenapa? Karena dia berzikir Karena dia membaca Lafaz-lafaz doa Atau Al-Quran Bukan untuk beribadah kepada Allah Melainkan untuk Mendapatkan ilmu kesaktian Atau ilmu kanuragan Iya Makanya setan mau membantu Dan biasanya Mereka mendapatkan itu Setelah melakukan Sejumlah ritual dan kadang-kadang ritual itu berupa zikir tetapi dengan ketentuan-ketentuan khusus, misalnya harus membaca kalimat la ilaha ilallah setiap hari 10.000 kali gak boleh kurang, selama 40 hari, nanti hari ke 41, baru dia dapat ilmu tenaga dalamnya atau ilmu kebalnya nah jemaah sekalian, inilah sebabnya mengapa setan mau membantu dia Karena dia meluka, melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu semuanya permainan setan. Ya, barangkali demikian. Wabillahualam. Mungkin ada yang lain. Silakan. Itu perbuatan yang sia-sia. Kenapa kita? Menghabiskan waktu menonton perbuatan yang sia-sia Rasulullah SAW bersabda Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma'la yakni Di antara tanda Baiknya keislaman seseorang Dia meninggalkan Sesuatu yang Tidak bermanfaat baginya Ya Dan juga di sisi lain Bisa saja orang mengatakan Itu sekedar kecepatan tangan Bisa saja dia bermain dengan setan. Iya, kita nggak bisa memastikan. Maka sepatutnya ditinggalkan tidak sepantasnya seorang muslim apa namanya menonton dan menghadiri apa sulap-sulap seperti itu. Iya, minimalnya itu perbuatan sia-sia yang tidak pantas dihadiri oleh seorang muslim. Apalagi kalau kenyataannya dia menggunakan pertolongan setan. Untuk bisa menjalankan praktik sulapnya tersebut. Wabillahalam. Ya. Silakan Pak. Nabi Sulaiman. Ya. Itu adalah karomah. Karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah jemaah sekalian yang sering orang terjebak. Mereka mengira sihir itu adalah karomah. Atau sebaliknya karomah itu adalah sihir. Iya. Jadi kalau pada para nabi Itu disebut mukjizat, Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebut dengan kata mukjizat, Melainkan ayat Tanda-tanda kenabian Tapi pada orang biasa Bukan nabi Disebut dengan karomah Kalau dia adalah orang yang soleh Nah sekarang permasalahannya Bagaimana kita bisa membedakan antara karomah dan sihir. Karena pada keduanya ada kesamaan. Kesamaannya di mana? Kesamaannya dua-duanya adalah amrun khariqul 'adah. Sesuatu di luar kebiasaan. Kemampuan di luar kebiasaan. Jadi mirip, ada kemiripannya di situ. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Pernah membawa pasukannya berjalan di atas air Para dukun pun bisa Para dukun pun bisa Jadi kelihatannya ada kesamaan Ada kesamaan Dalam dari sisi uh, Itu adalah kemampuan luar biasa Maka dari situlah Para penyihir ini kemudian menipu manusia dengan mengatakan Kemampuan yang kami miliki adalah karoma, padahal itu bukan karoma melainkan sihir. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara sihir dan karoma. Bagaimana caranya? Yang pertama, lihat orangnya. Lihat orangnya. Kalau dia adalah orang yang saleh, orang yang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, ibadahnya selalu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengada-ada dalam agama. Orang yang bertakwa kepada Allah Maka ketika dia diberikan kemampuan Yang di luar Di luar kebiasaan manusia pada umumnya Maka ini adalah karomah. Tapi kalau kesehariannya Bergelimang dengan kesyirikan Dengan mengada-ada dalam agama dan kemaksiatan Tiba-tiba dia punya kemampuan luar biasa Maka itu adalah tanda sihir Itu adalah tanda sihir dan ini pernah Imam Syafi'i berpesan. Kalau kamu lihat orang yang terbang di udara dan berjalan di atas air, jangan kamu percaya. Sebelum kamu lihat Itibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci utama, lihat orangnya. Lihat orangnya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Karomah itu Allah datangkan untuk menolong agamanya, untuk menolong agamanya, Allah berikan karoma. Tapi sihir itu macam-macam. Sebab kemunculannya kadang cuma untuk main-main, ya, atau untuk memudaratkan orang. Nah kejadian salah seorang yang beriman di masa Nabi Sulaiman, dia bisa memindahkan kursi Ratu Balkis. Di dalam Al-Quran gak disebut Ratu Balkis Tapi Ratu Sabak Kursi Ratu Sabak Ke istana Nabi Sulaiman Itu untuk menolong agama Allah Untuk memperlihatkan kepadanya Ini kekuasaan Nabi Sulaiman Yang Allah berikan kepadanya Kekuasaan kamu gak ada apa-apanya iya Ini perbedaan Yang sangat penting Karoma itu digunakan Untuk menolong agama Allah Perbedaan yang ketiga sekalian Karoma itu tidak bisa digunakan untuk uji kesaktian. Ya. Untuk saling tantang menantang. Ayo kita uji kesaktian. Enggak bisa. Kalau sihir bisa. Para tukang sihir saling menguji kesaktian di antara mereka. Siapa yang paling kuat setannya? Ya. Kalau Karo karomah tidak. Kemudian perbedaan yang lain, tukang sihir itu biasanya dia bisa mendatangkan sihirnya Kapan saja dia mau Jadi setannya sudah terikat dengannya Dia sudah terikat kontrak setannya Kapan saja dia mau Dia bisa tampakkan kesaktiannya Kalau karomah tidak Karomah tidak seperti itu Kemudian mungkin yang terakhir Sihir Didapatkan dengan cara Belajar Dan dalam Islam tidak ada pelajaran Mencari karomah yang ada hanyalah pelajaran untuk mencari istiqamah. Iya. Jadi enggak ada dalam Islam dia harus mempelajari ilmu khusus atau dia harus melakukan ritual-ritual khusus supaya dia dapat karomah. Enggak ada. Karomah itu hanya Allah berikan kapan Allah menghendaki kepada orang-orang yang Allah inginkan dari orang-orang beriman. Tapi jaman sekalian ada satu, ha satu hal yang sangat penting Karomah itu juga bukan tanda Orang yang diberi karomah lebih baik Daripada yang tidak diberi karomah Iya, Ini yang perlu kita ingatkan Karena seakan-akan Dia belum mencapai derajat yang tinggi Kalau belum punya karomah Dia belum menjadi wali kalau belum punya karomah Ini anggapan yang salah Orang yang diberi Allah berikan karamah itu tidak bermakna dia lebih baik daripada yang tidak diberikan karamah. Bahkan bisa jadi sebaliknya jamaah sekalian. Kenapa dia diberikan karamah? Karena imannya belum terlalu kuat. Allah menolongnya dengan memberikan karamah agar imannya menjadi kuat. Maka dari itu kata para ulama, Karamah di kalangan tabi'in justru lebih banyak dibandingkan karamah di kalangan sahabat. Padahal sahabat sudah jelas imannya lebih kuat. Tapi sahabat tidak terlalu butuh dengan karomah. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat. Langsung mereka lihat ketika Nabi SAW hidup. Sedangkan generasi tabi'in, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, maka Allah hendak menguatkan iman mereka dengan memberikan banyak kejadian karomah. Ya. Sekali lagi jemaah sekalian, tidak ada pelajaran mencari karomah, melainkan pelajaran untuk istiqamah. Sedangkan sihir, mereka dapatkan dari hasil belajar dari hasil melakukan ritual-ritual yang diajarkan oleh setan sehingga mereka punya kemampuan untuk menyihir. Ini diantara perbedaan sihir dan karoma. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.